Memang salahku, terlalu dingin denganmu, terlalu mendiamkan kau yang se. Dan sebenarnya aku juga Waduh, Halo. ini ada Chanat sama Happy nih, gini, gini, gini. Gini ini jual jus ya mas? Lagi bikin jus? Gini, uh, Happy sebelah kiri saya oh, boleh cari saya, kiri saya pisahkan sebentar, gak apa-apa ya. Oke. apa-apa, okay. eh, jangan jauh-jauh apa? jauh apa -apa tapi. tapi. Nah jadi gini, <laughs> uh, ini kan kalau lagi pandemi gini, biasanya kan kita harus, kalau minum buah-buahan gitu ya. Makan iya buah dong. apa, minum jus, makan buah-buahan, itu biasanya kan bisa bikin badan kita jadi lebih sehat dan lebih seger. Gitu, ini boleh mungkin pakai dulu gitu kan nah jadi uh, biasanya kalau boboan itu bisa bikin badan sedent seger tapi bisa apa namanya selain bikin badan segar, bisa bikin badan sehat nah tapi sebelumnya gini sebelumnya gini kayaknya uh, yang gue dengar ya yang gue dengar happy iya. sama cana tuh ada kayak hubungan something something gitu nggak sih enggak enggak oke oke nggak usah dibahas ini nggak usah dibahas ini